Selamat jumpa lagi sahabat Dengan program dari Ayah untuk Ayah Masih bersama saya dengan pendeta Iwan Saya senang sekali bisa menjumpai sahabat dalam kesempatan ini Saya mau membagikan sesuatu yang sangat berarti Buat hidup kita bersama sebagai seorang ayah Seperti yang saya janjikan bahwa saya akan melanjutkan Apa yang saya bahas di sesi yang dulu Dan sebelum kita akan membahas hal-hal yang selanjutnya Mari kita dengar satu lagu dulu Yang apik dan setelah itu kami akan kembali menjumpai sahabat. Selamat mendengarkan. Nah, kita dengar satu lagu yang apik sekali dan kita disegarkan melalui lagu tadi Dan saat ini sahabat program dari ayah untuk ayah menjumpai sahabat Nah dalam edisi yang lalu saya berbicara uh, mengenai 10 prinsip yang perlu dimiliki untuk seorang ayah Untuk bagaimana bisa menciptakan kebahagiaan di dalam uh, rumah tangga yang pertama adalah, prinsip yang pertama adalah, adalah adanya komitmen Maka sebagai seorang ayah, kitalah yang lebih dahulu berkomitmen kepada diri kita sendiri Untuk kita bisa berbahagia Pada saat kita bisa berbahagia, maka kebahagiaan itu pula kemudian kita bisa kembangkan Kepada anak-anak kita, kepada istri kita Dengan satu komitmen, bahwa kita mau membangun rumah tangga yang bahagia Kemudian prinsip yang kedua adalah Memberikan apresiasi Komitmen tidaklah cukup Pada waktu kita sudah punya komitmen dengan baik Maka yang selanjutnya adalah Kita melihat hal-hal yang positif dari anak-anak kita Kita melihat hal-hal yang positif dari istri kita Dan kemudian mari kita sebagai seorang ayah bisa memberikan apresiasi Memberikan penghargaan kepada anak-anak kita Berapa banyak di antara kita lebih banyak untuk mengeluh Lebih banyak untuk seperti melihat hal yang negatif daripada anak-anak kita Daripada hal yang positif Itu sebabnya supaya kita bisa membangun sebuah kebahagiaan bersama Yang pertama adalah komitmen Yang kedua adalah lihat hal yang positif yang ada di dalam diri anak sahabat Dan setelah itu berikan apresiasi yang baik kepada mereka Apresiasi harus setara dengan apa yang mereka lakukan Jangan terlalu dibuat-buat Waktu kita memberikan sebuah apresiasi Kalau kita membuat-buat apresiasi Maka anak kita juga akan bertanya-tanya Apa benar ini papa ini kasih pujian buat saya Apa benar bahwa papa itu tulus memberikan pujian Kasihlah apresiasi yang tepat Yang sesuai dengan apa yang anak kita sudah lakukan dengan baik Kemudian prinsip yang ketiga adalah peliharalah kebersamaan Setelah komitmen dan sikap positif pada pasangan, fondasi selanjutnya adalah kebersamaan Luangkan waktu untuk bersama dengan anak-anak kita Luangkan waktu untuk bersama dengan istri kita Seperti yang saya sudah jelaskan, lebih baik kita ambil waktu sejenak dengan anak kita tanpa istri kita Ambil waktu bersama-sama dengan mereka Untuk kita bisa mendengar Apa keluhan mereka Apa yang menjadi masalah mereka Apa yang menjadi mimpi mereka Apa yang menjadi harapan mereka Apa yang menjadi struggle yang mereka rasakan Kadang-kadang anak bisa langsung curhat kepada kita Tapi di sisi yang lain Ambillah waktu untuk istrimu Tanpa anak-anak Kenapa itu penting? Karena saya merasa bahwa ini sangat penting sekali Waktu engkau bisa berdua bersama dengan suamimu sendiri Maka kamu akan bisa merasakan bahwa kamu begitu luar biasa Dan suami-suami, para ayah juga akan merasakan keberartian yang luar biasa Ingat masa lalu waktu masih pacaran Ingat bagaimana segala sesuatunya berdua Kalau tidak berdua rasanya tidak lengkap Bangun kembali kemesraan itu Bangun kembali rasa berdua bersama-sama di situ. Jadi prinsip yang ketiga di sini adalah kebersamaan. Peliharalah kebersamaan bersama dengan pasanganmu. Kemudian prinsip yang keempat adalah berkomunikasi. Komunikasi adalah sebuah proses pertukaran makna guna melahirkan pengertian bersama. Komunikasi yang benar bukan sekedar say hello. Komunikasi yang benar bukan sekedar hey apa kabar dan lain sebagainya. Tetapi komunikasi yang benar di sini adalah sebuah komunikasi yang dibangun Bagaimana kita sebagai seorang ayah berani untuk menyampaikan perasaan kita Menyampaikan pikiran kita kepada pasangan kita Dan juga sebaliknya pasangan kita, istri kita Berani juga menyampaikan perasaan dan pikiran serta pandangan yang ada di dalam dirinya dan juga yang pasti adalah anak-anak kita Anak-anak kita harus berani Mulai mengungkapkan perasaan dia Mulai berani mengungkapkan pikiran dia Mulai berani mengungkapkan mimpi dia Mulai berani mengungkapkan semua kekhawatiran dan ketakutan dia Akan menjadi sebuah masalah yang besar Kalau ternyata anak-anak kita tidak berani untuk mengungkapkan perasaan dan pikirannya kepada orang tua atau kepada ayah. Hal inilah yang seringkali terjadi menjadi sebuah krisis yang cukup besar. Krisis hubungan antara ayah dan anak-anak. Di mana anak-anak takut sekali untuk mengungkapkan perasaan dan mimpinya karena sudah ada ketakutan dimarahi. Demikian juga anak-anak juga merasa bahwa takut kalau dia bisa mengungkapkan perasaannya Apalagi anak-anak yang remaja Yang di mana anak-anak mulai masuk di dalam sebuah tahapan Untuk belajar mengenal lingkungan Mulai jatuh cinta, mulai cari pacar dan lain sebagainya Kalau anak-anak takut untuk curhat kepada kita sebagai ayah Jangan salahkan anak Kalau anak kemudian minta pandangan dan pendapat teman-temannya mereka akan lebih percaya kepada teman-temannya daripada kita sebagai ayah. Kenapa itu semua terjadi? Karena ada lack of communication, karena ada sebuah kelemahan, kekurangan komunikasi yang terjadi di antara kita dengan anak-anak kita. Mudah sekali kita mengatakan tidak boleh, mudah sekali kita mengatakan jangan, mudah sekali kita mengatakan nanti dan lain sebagainya tanpa memberikan sebuah alasan yang tepat buat anak-anak kita. Tetapi mari kita sebagai seorang ayah Dalam hal berkomunikasi Mari kita akan belajar untuk mendengar dari anak-anak kita izinkan anak-anak menyampaikan seluruh perasaannya Seluruh pandangannya Seluruh apa yang dia pikirkan izinkan mereka dan kita dengar dengan baik-baik Dan jangan cepat-cepat menghakimi Dan setelah itu baru kita mulai ada perasaan empati Kemudian mulai mengkomunikasikan bagaimana pandangan kita sebagai ayah Mengenai perasaan mereka, mengenai keputusan mereka, mengenai cara berpikir mereka Saya sangat yakin sekali pada saat kita bisa membangun sebuah komunikasi yang baik dengan anak-anak kita Anak-anak kita bukanlah anak-anak yang tidak pandai Anak-anak kita adalah anak-anak yang cukup pandai Bahkan anak-anak yang lebih cepat pengetahuannya daripada kita Anak-anak lebih jauh pengetahuannya, dia bisa tahu banyak hal dari internet daripada ayahnya Itu sebabnya bahwa anak-anak tahu betul bahwa bagaimana dia bisa mengungkapkan perasaannya kepada orang tua Nah sahabat, sebagai seorang ayah mari kita akan belajar sabar Belajar bagaimana kita bisa membangun sebuah komunikasi dengan baik Kalau kita bisa membangun komunikasi dengan baik, saya yakin sekali Maka masalah yang seringkali muncul Yang diakibatkan oleh miscommunication Masalah itu bisa diatasi dengan sangat baik Jadi sahabat Kalau ternyata ini bisa dibangun bersama Antara ayah dan anak Maka itu akan ada sebuah keharmonisan yang luar biasa Maka akan ada sebuah kebahagiaan Anak-anak akan selalu menantikan kedatangan ayah Oleh karena ayah bisa menjadi tempat resting place Tempat yang nyaman untuk beristirahat Untuk mencurahkan isi hatinya Untuk mencurahkan pikirannya Mencurahkan semuanya Jadilah seorang ayah Yang mudah didekatin Jadilah seorang ayah Yang di mana kita bisa lebih bijaksana Bisa mendengar lebih banyak Daripada menghakimi lebih banyak Pada saat seperti itu Maka komunikasi kita bisa bangun Dengan sebaik mungkin Nah sahabat Sebelum kita akan melanjutkan pembahasan ini Mari kita dengar satu lagu dulu dan setelah itu program Dari Ayah Untuk Ayah akan kembali menjumpai sahabat. Selamat mendengarkan. Datang ya Bapak Dalam Kerinduan Memandang Keindahanmu Ku berikan Segalanya Semuanya Yang ada Ku ingin Menyenangkan hatimu, oh Tuhan Jadikan aku indah Yang kau pandang mulia Seturut karyamu Di dalam hidup Dan setia Kepadamu Tuhan Nah sahabat kembali saat ini program dari Ayah untuk Ayah menjumpai sahabat Kami masih berbicara mengenai bagaimana membangun kebahagiaan Dan ada 10 prinsip mengenai bagaimana kita bisa membangun kebahagiaan Nah prinsip yang kelima adalah bicara mengenai iman Iman punya peranan yang sangat-sangat sangat penting sekali Kita bisa melakukan banyak hal Kita bisa Merencanakan banyak hal dan melakukan komunikasi dengan baik dan sebagainya Tetapi tanpa iman itu tidak akan ada artinya Ternyata iman memberikan sebuah dampak yang jauh lebih besar Di dalam kehidupan kita waktu membangun kebahagiaan Karena iman bisa menolong kita untuk melalui masa-masa krisis yang kita hadapi Dengan iman juga kita bisa melihat sebuah kesempatan di dalam kesempitan Di dalam iman juga kita bisa melihat bahwa ada sesuatu yang besar Di balik semua kesulitan-kesulitan yang kita hadapi Itu sebabnya prinsip yang kelima ini sangat penting sekali untuk dimiliki oleh seorang ayah Karena iman membuat anak-anak kita akan bergantung penuh kepada Tuhan Belajar bersama-sama Untuk membangun iman bersama-sama Percaya kepada Tuhan Apa yang Tuhan bisa lakukan dalam kehidupan kita bersama Nah dalam hal iman inilah Sebenarnya sangat penting buat kita Untuk kita bisa mengajarkan itu kepada anak-anak kita Melibatkan anak-anak kita dalam pergumulan Dan petualangan iman di dalam hidup kita Nah mungkin sahabat saat ini bertanya Selama ini sahabat memikul beban sendiri Selama ini sahabat memikul semuanya sendiri Seolah-olah anak-anak itu tidak tidak terlibat di dalamnya Saya mau uh, berbagi kesaksian kepada sahabat Dalam setiap kehidupan kami Kami selalu membagikan sesuatu dengan anak-anak Apa yang bisa kami lakukan dan apa yang tidak bisa kami lakukan Tetapi kami tidak akan pernah berhenti tidak bisa melakukan kami selalu mengatakan kalau kami tidak bisa melakukan Saya mengatakan kepada anak-anak inilah kesempatan Untuk kita bisa berdoa dan beriman kepada Tuhan Supaya segala sesuatunya bisa terjadi Nah mudah sekali buat kita untuk kita memiliki segala sesuatu Dan tanpa iman kita mengajarkan kepada anak-anak Dan pada akhirnya anak-anak hanya bersandar kepada kehidupan materi hanya materi dan bersandar kepada orang tua Padahal kita harus menyadari Berapa lama kita bisa menyertai anak-anak kita Berapa lama kita bisa mendampingi anak-anak kita Tidak begitu lama Kalau mereka sudah menikah, mereka punya kehidupan sendiri Dan sampai 60 tahun, 70 tahun Apakah kita masih bisa mendampingi? Belum tentu Oleh karena ketidakpastian inilah Maka prinsip yang kelima yaitu mengembangkan iman di dalam rumah kita sangat penting sekali Sebagai seorang ayah kita adalah seorang imam atas keluarga kita Bagaimana kita bisa membimbing keluarga kita untuk hidup takut akan Tuhan Untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Tetap terus beriman kepada Tuhan Dan inilah sangat penting sekali sebagai seorang ayah kita tidak hanya memberikan apa yang kita miliki Tetapi kita juga memberikan apa yang kita percayai Satu kali kami bergumul bersama dengan keluarga untuk memiliki sesuatu Dan kemudian saya tanggung sendiri semua beban itu Saya pikir bahwa saya bisa melakukannya Tapi ternyata saya tidak bisa melakukannya Saya ditegur oleh satu firman Tuhan yang mengatakan bahwa jika dua atau tiga orang berkumpul dan sepakat di dalam namaku Maka Tuhan hadir Kalau Tuhan hadir, Tuhan akan melakukan Dan kemudian ada ayat yang lain mengatakan Kalau ada dua atau tiga orang berkumpul Setuju, minta apa saja Tuhan akan kabulkan Waktu itu saya berpikir bahwa ah, Ayat ini kan biasanya hanya untuk di dalam gereja Bukan dalam rumah Tetapi Tuhan mulai bicara Terapkan itu dalam rumah Bukankah di dalam rumah kamu tidak sendiri Bukankah di dalam rumah kamu tidak hidup uh, Hanya dirimu saja Ada istrimu Ada anak-anakmu Mengapa engkau tidak mulai menerapkan itu Pada saat itulah kemudian Saya mulai berbicara dengan anak Bicara dengan istri Dan mulai membagikan perasaan saya Membagikan pergumulan saya Membagikan apa yang saya imani sahabat tahu apa yang terjadi pada saat kami membagikan itu dan pada saat kami mulai ada kesepakatan bersama di dalam iman untuk meminta sesuatu dari Tuhan sesuatu yang sangat luar biasa bukan saya yang berdoa bukan istri saya yang berdoa justru anak saya berdoa doanya hanya bilang begini Tuhan terima kasih Karena engkau mendengar doa kami bersama-sama Kami sepakat Terima kasih kami sudah menerimanya Dan apa yang terjadi sahabat Dua tahun lamanya saya menunggu itu Ternyata waktu anak saya berdoa Dan ada kesepakatan bersama di dalam iman itu Dalam waktu satu minggu Tuhan menjawab semuanya Ini yang sangat penting sebagai seorang ayah Saya mau membagikan kepada sahabat semuanya Memang Kecenderungan kita sebagai seorang laki-laki adalah kita ingin menanggung semuanya sendiri. Kalau bisa, saya bisa sendiri. Tetapi Tuhan mau bahwa kita bisa membangun iman di dalam diri anak-anak kita dan keluarga kita. Bagikan apa yang saudara gumulkan. Bagikan apa yang sahabat rasakan dan mulai beriman bersama-sama percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan bisa melakukan itu semuanya. Percaya kepada Dia bahwa Tuhan sanggup untuk untuk melakukan banyak perkara. Kalau seandainya saat ini sahabat sedang bergumul oleh karena ada salah satu keluarga yang sakit. Mulai sepakat bersama dengan anak-anak katakan bahwa kita harus sepakat saat ini beriman bersama-sama pasti Tuhan akan sembuhkan. Saya yakin Tuhan akan sembuhkan. Karena saya percaya 100% bahwa firman Tuhan itu ya dan amin adanya Tetapi pertanyaan saya kepada sahabat saat ini adalah Apakah sahabat sudah membagikan iman itu kepada anak dan istrimu? Ataukah selama ini kau tanggung sendiri? Mari bagikan, transferkan iman itu bersama dengan anak dan istrimu Maka engkau akan dapat melihat kebahagiaan yang melampaui apa yang kita bisa pikirkan Kita tidak bisa menghindari kesulitan Kita tidak bisa menghindari tantangan Kita tidak bisa menghindari semuanya Tetapi kita bisa menghadapi dengan iman bersama-sama Iman yang ditransferkan Ayah, mari bagikanlah apa yang ada di dalam hatimu Imanmu Apa yang kau percayai, bagikan Sehingga anak-anak kita, keluarga kita betul-betul hidup beriman kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan kita menjadi keluarga sekinah. Keluarga yang diberkati, keluarga yang harmonis, keluarga yang di mana Tuhan di situ nyata. Bukankah pada waktu kita beriman kepada dia, kita menaruh seluruh kepercayaan itu kepada dia. Bukankah pada waktu seluruh anggota keluarga kita menaruh iman bersama-sama Maka kita sedang menaruh seluruh kepercayaan kita bersama-sama kepada Tuhan Kalau itu semua terjadi Maka Tuhanlah yang berdaulat atas rumah tangga kita Maka Tuhan engkau izinkan untuk melakukan banyak hal di dalam rumahmu Ayah, mari bersama-sama kita berani membagikan kasih kita Membagikan iman kita Dan membangun iman di dalam rumah tangga kita bersama Sebagai ayah Kita juga sebagai imam Atas rumah tangga kita Dan jangan pernah lupa itu Kita bukan sekedar hanya sebagai kepala keluarga Kita bukan sekedar sebagai raja atas rumah Tapi kita sebagai imam Imam yang menjadi perantara Imam yang bisa mentransferkan Seluruh iman yang ada di dalam hidup kita Kepada anak-anak kita Itu sebenarnya sangat penting untuk hal ini Nah sahabat sebelum saya akan melanjutkan pembahasan ini Mari kita dengar satu lagu dulu Lagu yang api yang sudah disediakan Selamat mendengarkan Dan setelah itu program dari ayah Untuk ayah akan kembali menjumpai Selamat mendengarkan Nah sahabat saat ini anda sedang mendengarkan program dari Ayah untuk Ayah Kami sedang membahas mengenai 10 prinsip membangun kebahagiaan Nah prinsip yang kelima tadi adalah masalah iman Dan sekarang kita masuk kepada prinsip yang keenam Yaitu bangun rasa humor dan ambil waktu bersama-sama untuk bermain Bermain adalah ciri khas manusia Sedikan waktu untuk bermain bersantai Relax dan humor Melalui permainan kita membagi perasaan yang kita miliki bersama dengan keluarga kita Permainan-permainan akan melahirkan tawa, canda, hal-hal sederhana namun teramat penting untuk kebahagiaan Jadi prinsip yang ke enam ini sangat sederhana Jadi buatlah di dalam rumah sahabat Ambil waktu bersama dengan anak dan istri untuk bisa bermain Bisa bercandaria buat rumah itu menjadi tertawa, banyak tertawa Tuhan sangat senang sekali Waktu melihat bahwa rumah itu penuh dengan ketawa Kenapa? Karena ketawa itu adalah ekspresi dari sebuah kebahagiaan Jadi sahabat, mari bangun dan ambil waktu untuk bermain bersama-sama dengan anak Sesuatu yang relax, sesuatu yang tidak berat dan bangun sesuatu yang lucu Humor Dan bisa menyenangkan Kalau hal ini bisa terjadi dalam rumah kita Ada permainan, ada humor di dalam rumah Maka semua stres, semua tekanan itu akan reda dengan sendirinya Di dalam diri kita Tetapi kalau rumah tidak ada humor Kalau rumah selalu seperti seriusnya luar biasa Maka itu beban itu akan semakin lebih berat lagi Itu sebabnya prinsip yang ke enam ini sangat penting Yaitu bangun dan buatlah bermain dan humor bersama dengan anak dan istrimu Kemudian prinsip yang ketujuh adalah berbagi tanggung jawab Fleksibel dalam berbagai peran dan tanggung jawab Kadang suami yang menemani anak, kadang istri yang sibuk di luar Berbagi peran dan tanggung jawab Membuat masing-masing pihak semakin merasa sebagai satu kesatuan Banyak masalah dalam keluarga timbul Hanya karena enggan berbagi tugas Suami merasa tidak perlu menangani pekerjaan dapur dan anak Sementara beban yang istri Tanggung itu begitu besar Nah prinsip yang ketujuh ini sangat penting Bahwa berbagi tanggung jawab Sahabat Kadang-kadang dalam hidup ini Kita tidak harus selalu Apa namanya, monoton Maka mari kita akan melihat bahwa Ada anak-anak kita Ada istri kita Memang kita, kita tahu bahwa Di dalam rumah tangga itu Memang tanggung jawab istri Tetapi marilah kita sebagai seorang ayah Kita mengambil peran bersama Di dalam rumah tangga itu Kadang-kadang saya melakukan adalah saya kadang, kadang masak bersama dengan anak-anak. Saya tidak tahu rasanya kayak apa, tapi buat saya secara pribadi itu yang paling enak, kan gitu. Karena masakannya sendiri terserah kata orang apakah enak atau tidak, tapi buat saya adalah itu yang paling enak. Jadi biasanya saya masak bersama dengan anak-anak saya. Masak sesuatu yang ringan yang bisa dilakukan ya Masak yang yang tidak membutuhkan satu keterampilan yang tinggi yang biasa ibu-ibu lakukan Masak saja Fun, ada sesuatu yang menyenangkan Mengambil peranan tanggung jawab istri di situ Masak bersama Kadang-kadang kami bersih-bersih rumah bersama Nah, dalam hal tanggung jawab inilah maka kita bisa berbagi Anak-anak juga kadang-kadang ada tugas yang lain ada tugas-tugas yang dimana Seharusnya dikerjakan oleh papa mamanya Bisa dikerjakan oleh anak-anak di situ. Maka pada waktu kita bisa berbagi tugas bersama Kita merasakan ada satu kesatuan yang luar biasa Yang akan begitu kuat Yang bisa dibangun di dalamnya Dan akan membuat segala sesuatu menjadi begitu indah Sahabat, jadilah ayah yang fleksibel Jangan pernah merasa bahwa harkat dan martabat kita turun gara-gara kita pulang kerja dan kemudian masak atau ngepel. Tetapi kita bisa melakukannya. Memang mungkin kita ada pembantu, tapi satu satu kali bilang sama pembantu biar saya yang masak. Kan gitu. Nah, prinsip yang ke-8 di sini adalah memiliki kepentingan dan kegemaran bersama. Tapi sebelum kita akan masuk dan membahas mengenai prinsip yang ke-8 ini Mari kita dengarkan satu lagu ini Dan setelah itu program dari Ayah untuk Ayah Akan kembali menjumpai sahabat Selamat mendengarkan Kita bermain-main Siang-siang hari Senin Tertawa satu sama lain Semua bahagia semua bahagia kita berangan-angan merangkai masa depan di bawah kerindangan dahan semua bahagia semua bahagia matahari Syukur ini karena bersamamu juga susah dilupakan Walau makan sesak, walau hidup sesak, walau untuk senyum pun susah Rasa syukur ini karena bersamamu juga susah dilupakan Oh ku bahagia, oh ku bahagia Berlari-lari Bersama Mengejar mimpi Tak ada Kata untuk berhenti Kembali lagi dengan program dari Ayah untuk Ayah Baru saja kita dengar satu lagu yang sangat menarik Dan sahabat sekarang kita akan lanjutkan ke pembahasan selanjutnya Yaitu prinsip yang ke-8 Prinsip yang ke-8 sini adalah memiliki kepentingan dan kegemaran bersama Untuk memperkuat fondasi bagi kebersamaan keluarga Sebaiknya carilah kegemaran dan kepentingan yang sama antar setiap anggota keluarga Lalu rencanakan untuk menjalani kegemaran bersama itu Merencanakan, menjalankan, dan mengevaluasi kegiatan itu Secara bersama semakin menguatkan kesatuan di dalam keluarga Jadi saran saya adalah carilah kepentingan dan kegemaran bersama di dalam keluarga Kemudian prinsip yang ke sembilan adalah Melayani orang lain Ini sangat penting sekali Secara bersama melayani dan menolong orang lain yang kurang mampu Atau tertimpa bencana Akan memberi pengaruh positif kepada anak-anak kita dan keluarga kita Pengalaman itu akan membantu masing-masing pihak Semakin bersyukur berada dalam kondisi yang lebih baik Secara bersama menolong orang lain Membuat kebersamaan itu semakin bermakna di dalam kehidupan kita Nah sahabat ini sangat penting sekali. Ada dua hal yang di sini yang kita perlu perhatikan dalam prinsip yang ke sembilan ini adalah melayani bersama. Kalau sahabat terlibat dalam sebuah pelayanan-pelayanan sosial sangat bagus sekali melibatkan anak-anakmu terlibat dalam pelayanan-pelayanan sosial. Kalau sahabat terlibat dalam pelayanan gereja, libatkan anak-anak juga ikut ambil bagian dalam pelayanan gereja supaya mereka bisa mengerti bagaimana melayani itu memberi melayani itu memberi ini sangat penting sekali konsep yang harus ada kita yang kita miliki adalah melayani memberi, pada saat anak-anak kita bisa terlibat dalam sebuah pelayanan, anak-anak kita sedang belajar bagaimana dia memberi memberi dari dirinya sendiri memberi apa yang dia miliki, memberi dari kemampuan yang dia miliki dan kemudian yang kedua adalah menolong orang lain yang tidak mampu. Sahabat, waktu kita melihat kebutuhan kita, kita selalu berpikir bahwa kita masih kurang, kurang, kurang, kurang. Tolong tengok kanan-kiri atau orang-orang yang yang kekurangan. Maka sahabat akan melihat bahwa masih ada begitu banyak orang yang kekurangan. Satu kali waktu malam saya sama anak saya, laki-laki, saya sedang dalam perjalanan untuk kembali pulang ke rumah. Di jalan saya melihat bahwa ada seorang yang menjual apa namanya plastik. Tetapi saya sangat terenyuh oleh karena waktu itu orang ini sedang menangis. Saya, saya kaget. Ada apa dengan orang ini? Kemudian setelah itu saya tidak bisa tenang di dalam perasaan saya. Saya balik lagi ke tempat itu ternyata orangnya sudah tidak ada Satu hari yang lainnya saya bersama anak saya ketemu lagi orang itu Tanpa banyak kata kemudian saya bilang sama anak saya Dek kita harus memberi untuk orang ini Pada saat saya memberikan sesuatu kepada orang ini Orang ini langsung bilang oh bersyukur sekali Dia bilang terima kasih tidak ada putus-putusnya kata terima kasih itu masih ada banyak orang yang seperti itu sahabat Tengok orang lain Maka engkau akan bersyukur mengenai keberadaanmu Ini sangat penting sekali kita bisa mengajak anak-anak kita untuk melihat Masih banyak orang yang perlu ditolong Jadi dengan demikian Anak-anak bisa bersyukur Akan kasih dan berkat serta pernyataan Tuhan Dalam kehidupan kita, di dalam rumah tangga kita Kemudian yang terakhir adalah prinsip yang ke sepuluh Yaitu tahan dengan masalah Tidak ada satupun keluarga yang terbebas dari problema Jika kesulitan itu datang Dan Anda merasa tidak mampu mengatasinya sendiri Jangan ragu Minta bantuan dari pihak yang lain yang lebih ahli Kekuatan dan kemampuan Anda menghadapi hidup Tidak akan dikurangi sedikit pun Kalau Anda meminta bantuan pihak lain Prinsip yang ke sepuluh ini penting kalau kita tidak kuat, kalau ada masalah yang begitu berat, ingat bahwa sahabat tidak sendiri. Ada Hope Center yang dapat menemani sahabat untuk melalui masa-masa yang sulit, dan menolong sahabat untuk melewati masa-masa yang sulit dan menemukan jalan keluarnya. Itu sebabnya kalau sahabat punya masalah seperti ini dan tidak bisa menanggungnya sendiri, silakan sahabat datang di Hope Center kami, di Jalan Intan LC 2 Gang 4 Nomor 1 Denpasar Bali. Silakan sahabat langsung atau telepon ke 0361 8568763. Silakan langsung telepon atau datang di Radio Dian Mandiri. Dengan senang hati kami akan menolong sahabat. Sekali lagi prinsip yang ke-10 ini kita perlu teman, kita perlu tempat yang aman untuk kita bisa curhat dan berbagi beban bersama-sama jadi ada 10 prinsip ini yang akan menolong kita untuk membangun rumah tangga kita menjadi lebih baik dan berbahagia Tuhan memberkati Terus berjalan melintasi kesunyian Aku terus berpacu melawan waktu yang membisu